Assalamualaikum Sederlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 26 Maret 2016 dibacakan Ardiansyah Puluhan rumah di Pantan Cuaca rusak diterjang putim beliung Rumah pengecer BBM di Blank Kejeren terbakar Polisi periksa 3 saksi kasus pembunuhan Janda Sawang Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM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 lu angin puting beliung berkecepatan tinggi menerjang kawasan Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayuluwes Jumat sore. 25 unit rumah warga rusak diterjang puting beliung. Informasi yang dihimpun para korban puting beliung yang sempat mengungsi ke rumah kerabat, pagi tadi mulai kembali ke rumahnya untuk memperbaiki bagian yang rusak, terutama atap yang diterbangkan angin. Camat Pantan Cuaca M. Husin mengatakan 25 unit rumah warga desa seneren yang rusak diterjang angin puting beliung, sebagian besar rusak pada bagian belakang rumah atau dapur. Rumah yang rusak masih berdinding papan dan semi permanen. Sementara itu Camat Pantan Cuaca mengaku sebagian seng rumah warga yang diterbangkan angin puting beliung sejauh 200 meter, tetapi telah diambil untuk kembali dipasang. Bantuan masa panik dari Pemkap Gayo Lewis untuk korban Puting Beliung segera disalurkan. Zarlun penyidik reskrim Polres Lok Smawe telah memeriksa 3 saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Mariani, 42 tahun, janda asal desa Risehtunong, kecamatan Sawang, Aceh Utara. Untuk diketahui, Mariani ditemukan tewas di kebun coklat desanya selasa lalu. Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung dan bekas benturan di wajah. Tidak lama setelah penemuan mayat janda tersebut, polisi berhasil meringkus seorang remaja asal Biren yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Kasat reskrim Polres Loksmawe AKP Yassir mengatakan, untuk saksi dalam kasus itu sudah ada tiga orang yang diperiksa. Penyidik juga telah memeriksa seorang tersangka. Sedangkan pelaku utama dalam kasus itu masih terus diburu. Kasa Treskrim meminta pelaku utama yang telah diketahui identitasnya untuk segera menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas. Ia juga menghimbau kepada warga yang mengetahui keberadaan pria tersebut untuk segera melaporkan ke polisi. Sudarlun salah satu rumah di Desa Palu, Kecamatan Belang Kejeren, Gayulues, yang dijadikan tempat menjual bensin eceran hangus terbakar Jumat malam. Rumah milik Sajara Aman Suhada nyaris rata dengan tanah, tetapi api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Warga juga berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sejumlah saksi mata mengatakan kobaran api berasal dari dapur rumah korban yang sehari-hari berdagang bensin eceran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut kecuali kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sudarlun Tebing Sungai Krung Tiro Pidi, sejak Rabu lalu ambruk akibat diterjang arus banjir. Persisnya di perbatasan dua gampung yaitu Tanjung dan Gampung Puuk, Kecamatan Kembang Tanjung. Kecil Gampung Tanjung Burhanuddin mengatakan dampak dari ambruknya Tebing Sungai mengancam pemilik rumah Martina warga Gampung Tanjung. Saat ini rumah Martina hanya terpaut beberapa meter dengan bibir sungai. Jika tidak segera ditangani maka erosi akan semakin meluas. Warga berharap agar pemerintah terutama BPBD kabupaten untuk segera melakukan pemetaan agar dapat dibangun tanggul sebelum erosi berdampak semakin parah. Sementara Kepala BPBDPD Apriadi meminta Camat Kembang Tanjung untuk membuat laporan resmi terkait erosi yang makin mengganas untuk disampaikan kepada Bupati agar dapat ditindaklanjuti. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarilun Masyarakat Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat mengeluh amblasnya dua unit jembatan di kawasan itu akibat dihantam banjir beberapa hari silam. Warga berharap kedua unit jembatan yang rusak di Kajeng dan Lancong untuk segera diperbaiki sehingga arus transportasi di kawasan tersebut bisa kembali lancar. Sekretaris Camat Sungai Mas Zakaria mengakui banjir besar yang disertai longsor yang melanda Kecamatan Sungai Mas beberapa hari lalu menyebabkan sejumlah fasilitas publik menjadi rusak seperti jembatan dan rumah warga. Namun untuk jalan sebagai layanan transportasi darat ke pusat kecamatan telah kembali normal. Setelah material longsor di badan jalan berhasil dibersihkan dengan mengerahkan alat berat. Sementara dua unit jembatan yang rusak di Kajeng dan Lancong akibat diterjam banjir belum diperbaiki sehingga arus transportasi di kawasan itu masih terganggu. Kecil Gampung Baru KB M. Nasir mengatakan, akibat jembatan yang rusak belum diperbaiki, warga terpaksa menggunakan papan sebagai alas jembatan untuk bisa dilalui sepeda motor. Sudarlun, anggota DPRK Pidijaya yang tergabung dalam Komisi B selama 5 hari mulai 27 hingga 31 Maret melaksanakan studi banding ke Jawa Barat. Wakil Ketua 2 DPRK Pidijaya, Nazaruddin mengatakan, sasaran utama kunjungan ke Jawa Barat adalah ke Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Diharapkan hasil yang dilihat dan dipelajari di daerah tersebut hendaknya mampu diterapkan di Pidijaya. Nazarudin menjelaskan objek utama yang akan ditinjau di sana antara lain, usaha peternakan di Tapos, kebun buah Mekarsari, Koperasi teladan, gampung terbaik, serta beberapa kegiatan bidang perkebunan rakyat dan kehutanan. Menurutnya kunjungan ke Tapos untuk melihat sistem pemeliharaan ternak, terutama sapi, secara baik dan benar. Begitu halnya kebun buah Mekarsari yang sudah lama terkenal di tanah air. Aneka tanaman buah termasuk jenis komoditi hortikultura dibudidayakan di kebun tersebut. <tuh> Darlun warga Kemukiman Kunyet Kecamatan Padang TGPD mendesak proyek peningkatan jaringan irigasi Alu Umpung Datu di Gampung Cot Kunyet segera diselesaikan mengingat proyek dikerjakan tahun 2015. Proyek peningkatan jaringan irigasi dibangun dengan menggunakan dana alokasi khusus 2015 sekitar Rp1 miliar lebih. Hingga kini proyek tersebut belum dilakukan profesional handover karena saluran pembuang sekitar 115 meter belum selesai dikerjakan. Tuhaput Kemukiman Kunyat Kecamatan Padang Tiji, M. Nur Ali Alibasyah mengatakan, lambatnya pekerjaan proyek tersebut mengundang tanda tanya dari masyarakat, sebab proyek embung itu belum mampu difungsikan untuk mengairi air ke sawah penduduk. Camat Zainal Abidin menambahkan dirinya belum mengetahui apakah proyek tersebut telah selesai dikerjakan atau tidak karena sampai saat ini rekanan belum melaporkan terhadap pembangunan proyek tersebut. Dari Nyisrum Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam edisi Sabtu 26 Maret 2016. Berita pagi Serambi FMN bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com follow juga twitter @sramdfm garlun wa